Pak Amir selamat sore Selamat sore Silakan Amir Harusnya antara pemerintah Susah dengan pemerintah daerah dalam hal ini Harus saling mendukung tentunya Larangan adanya Kebijakan t e r h a d a p k e n d a r a a n besar untuk lewat t o l itu c e n d e r u n g menguntungkan masyarakat menguntungkan semua pihak atau bahkan menguntungkan pribadi kalau memang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah s e y o g i a n y a harus saling mendukung bukan saling menjaga seperti itu terima kasih ya terima kasih kembali Pak d a n i selamat sore selamat sore Bu s i l a k a n sama gubernur jangan dengerin menteri hubungan, menteri hubungan disuruh sama pebisnis-pebisnis tuh Enak kalau jalan j a d lancar gitu terima kasih. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore Bu Mery. Silakan Pak Leo. Iya i t u、e, ini memang jalan nasional itu memang truk e truk juga berhak memakainya. Ini kan、hmm. udah dekat pilkada, jadi Pak Gibo ingin menang dalam pemilu, jadi bikin aturan g a k enggak nggak ada fasilitasnya, larang truk masuk gitu loh, harus ada fasilitasnya gitu terima kasih. Terima kasih Pak Leo, Pak s u d i b i o selamat sore. Selamat sore Bu Silahkan, Ini、ya. karena tidak sinkronan antara PEMDA Dengan Departemen Perhubungan Karena ada o t o n o m i daerah Maka dibicarakan bersama Antara p e m dan Pemerintah daerah Termasuk Jasa Marga Termasuk DLAJR Termasuk Polisi Lalu Lintas Termasuk para teknisi dan ahli jalan raya Dalam hal ini teknik lalu lintas Jadi semua ikut Jangan sebelah-sebelah Oleh karena itu diambil keputusan nanti bersama Bagaimana hasil keputusan mereka dalam kongres Nah itu jadi acuan Jadi n gak g sebelah-sebelah yang satu mengatakan boleh Yang satu n gak g m e n g a t a k a n n gak g boleh Sehingga akhirnya truk-truk itu diparkir seenaknya digrogol Karena bingung para pengemudinya pusing Itu loh. Jadi ini kalau para pejabatnya masih coba-coba semua serba masih dalam kondisi n gak g ngerti akibatnya seperti ini karena teknik ini dihilangkan diganti politik maka akhirnya kacau maka itu maka orang-orang teknik dari jalan raya, dari Tritaksi maupun UI, maupun IPB maupun semuanya, dipanggil sehingga menjadi satu solusi p e m e c a h a n masalah kemacetan lalu lintas dan arus lalu lintas di jalan raya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia Terima kasih. k e m b a l i Pak Sudibyo, Pak John, selamat sore. Selamat、uh, sore. Kalau menurut saya ya, memang itu kelihatannya enak si teokulibari, tapi itu impactnya nanti pembangunannya ekspor kita menurun, dan secara nasional ekonomi kita itu turun. Jadi kita harus tahu t a n g g a p a n y a itu buruk kalau、uh, ekspor impor kita itu terhambat. Makanya saya juga kurang suci m e n g e u i hal p e m b a t a s i tikung. 私はそいると、パプリシャいて、私は Uh, ini kan menjelang pilkada nih. Ini、uh, Pak j i b o w i nggak bisa juga ya、uh, tanpa p a m f a s i l i t a s i tidak memfasilitasi uh, apa, uh, kemacetan begini、uh, l a r a n g ini langsung i t u Ini bau r politis nih. Ini Pak j i b o w i nggak b e n e r nih. Terima kasih. Iya, Pak Ali terima kasih kembali. Saya beralih ke Pak Abdi selamat sore. Sore. Pak Abdi komentar anda silakan. h Saya tidak tertarik mengomentari persentahan pusat daerah ya karena Masing-masing tentu punya, punya alasan sendiri-sendiri, tapi yang, yang penting adalah, yang problemnya adalah mana manfaatnya lebih banyak. a n t a r a d i boleh termasuk, t e r i b a t atau tidak, a t a u d i b a t a s i k a y a lihat problemnya bukan di situ. Problemnya j a l a n yang kita t e m b a n dengan jumlah kendaraan, itu lo mau di putar-putar kemana? Hanya memindahkan kemacetan, maka solusinya dalam segeralah jalan itu diperlebar. Itu gimana caranya, entah ditingkatkan, entah gimana. アンドビアンデュービーカーのリトル。 Saya sering lewat daerah itu ya terserang u t kemacetan berkurang jauh ya Tapi mungkin peraturannya menurut saya、uh, tidak perlu、uh, be, apa ya sangat、uh, merugikan mungkin bagi pengusaha Mungkin masalah pengaturan waktu misalnya、uh, truk hanya boleh lewat kalau、uh, s e t l a h jam malam seperti itu Menurut saya begitu p e m e n t a r ya Oke、okay. トリマカシゴンマリパダフィッススメンオフィニアンコサマタンサルハリニトリマカ